السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على وعلى اله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقام جماعه صلاه الظهر رحمكم الله اللهم سلمينكم mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu SWT e, pada kajian siang hari ini kita akan mencoba membahas dan membicarakan secara singkat tentang indikator atau tanda-tanda kesejahteraan di dalam kehidupan Dalam perspektif ajaran Islam Hal ini perlu kita Fahami bersama-sama karena Pasti kita punya cita-cita Punya keinginan, punya mimpi Agar kehidupan kita ini memang Kehidupan yang sejahtera Dan akhirat Meskipun kita menyadari bahwa Pandangan orang Tentang sejahtera ini sangat bervariasi, sangat bermacam-macam Sangat tergantung pada paradigma berpikirnya Pada filosofi kehidupan Orang yang berpikir materialistik, sekularistik Pasti dia berpendapat adalah yang dikatakan sejahtera manakala sudah terpenuhi kebutuhan yang bersifat material semata-mata Mungkin juga ada pendapat orang yang berlawanan dengan itu kaum spiritualis misalnya yang menambahkan kehidupan siatra itu hakikatnya adalah kenikmatan yang bersifat rohani. di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 secara umum disitu diungkapkan bahwa orang itu di dalam pandangan hidupnya paradigma berpikirnya terbagi ke dalam dua kelompok Pertama adalah familan nasi majak lorobanaatina fitulia. Wamalahu filahirohmin khalat. Sebahagian orang berkeinginan ingin mendapatkan kenikmatan dunia, kesiha terang dunia, ingin mendapatkan harta yang banyak, jabatan dan kedudukan dan posisi yang terhormat, apapun cara yang dilakukannya, dengan cara memfitnah, dengan cara menyakiti orang lain. dengan cara menggunting dalam lipatan yang penting dia mendapatkan fit dunia yang menarik eh, ayat ini menjelaskan tanpa ada kata-kata dunya. -kata ini menggambarkan bahwa kaum materialistik, kaum sekularistik sesungguhnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya walaupun segala macam ia miliki walaupun segala macam ada kehidupannya selalu seolah-olah tergesa-gesa Ya, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesenangan yang sesungguhnya yang hakiki. Makanya Allah mengatakan, Familan nasi mayakul robana atinafitul ya. Ya, tidak ada kata-kata hasanah. Mu'malahu fil akhirat min khalaf dan akhirat nanti tidak mendapatkan bagian apapun. Sedangkan kelompok yang kedua, mudah-mudahan ini adalah kita termasuk di dalam orang yang dalam karena ini termasuk dalam doa yang selalu kita bacakan yaitu orang yang mendapatkan Hasan Hadi dunia, Hasan Hadi akhirat dan kemudian terbebas dari azan darah jadi pada umumnya terbagi dua kelompok kelompoknya ter, ter, ter, ter, terbagi pada dua madhab tadi madhab yang pertama adalah madhab Al-Baqarah 200 dan madhab yang kedua madhab Al-Baqarah 201 kalau kita lihat di dalam uh, surat Eh, ayat tadi 201 Al Baqarah kemudian kita lihat dalam surat Kores maka di Dunia dan Hasan yang menghantarkan pada Hasan di akhirat itu ada empat indikator utama ya jadi saya lihat ini surat Kores itu bukan semata-mata surat yang berkaitan dengan sejarah dengan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian perilaku-perilaku yang dikerjakan oleh oleh orang-orang Kores -orang ya. oleh suku kureh suku yang paling mulia suku di mana Rasulullah SAW berada di situ tapi ternyata mengandung makna tentang indikator kesejahteraan. Ilafe koreh sin ilafin murilatas syaitan wasai faliyamudo robbahalbai aladhi atama humanjumaah mana humanahom. Sekaligus juga ini menggambarkan kepada kita bahwa Al Quran itu bicara juga teori tentang kesejahteraan dan Pada waktu saya diminta di Bapenas menyampaikan tentang teori kesejahteraan, saya bilang ketika itu sudah waktunya kita ini kompromi para pejabat publik, orang-orang yang mendapatkan amanah ya untuk ngurus urusan dunia, urusan Indonesia ini bertanya kepada Alquran, jangan selalu bertanya kepada teori-teori Barat, teori sosiologi, teori kesejahteraan yang dikumandakan oleh Barat, karena ternyata eksistim ekonomi Barat itu tidak menghasilkan kesejahteraan. yang ada sekarang justru meninggalkan kesenjangan yang luar biasa. Kesenjangan itu biasanya diukur oleh indeks gini, ya. Itu kalau sudah angka 32 pun indeks gini, indeks kesenjangan itu luar biasa. Malah sekarang sudah naik menjadi 42, kemaskian. Menggambarkan sekarang itu kesenjangan semakin semakin luas, ya semakin menganga. Sekelompok orang kecil menguasai sebagian besar dari kekayaan. Ya, dan kueh dari dari dari kehidupan dunia ini sebagian kecil dinikmati oleh orang-orang yang sebagian besar masyarakat. Jadi, dan kita tahu bahwa jumlah orang kaya di Indonesia ini kan hanya 50 orang yang menguasai kurang lebih 7.000 triliun dari dari dari milik negara aset negara. Itu mungkin kenapa terjadi? Saya kira bukan semata-mata kesalahan teknis ya manajemen, tapi juga karena landasan filosofinya tidak pernah bertanya kepada Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dijamin kebenaran dan keyakinan Nah, saya melihat ada empat indikator Pertama ada Bahwa kesejahteraan itu hanya mungkin didapatkan Ketika kita melakukan kegiatan apapun Senantiasa tunduk patuh pada ketentuan Allah Termasuk kegiatan ekonomi Kita memperhatikan apa yang halal Apa yang haram Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Karena kegiatan ekonomi yang berladasan kepada nilai dan norma Itu akan menghasilkan keberkahan Akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan keuntungan. Ya, ketika kita disodorkan, misalnya untuk untuk apa membiayai pabrik bir, misalnya, tidak mungkin kita melakukannya, walaupun menguntungkan, walaupun di pabrik bir ada mesin, namanya mesin albir, ya, tidak mungkin kita bisa memberikan, melakukan kegiatan itu. Demikian pula judi, prostitusi dan lain sebagainya, tidak mungkin, walaupun menguntungkan. Ya, kegiatan itu karena Kegiatan itu secara seradiametral Dengan ketentuan Allah SWT Tidak mungkin ketika kita melakukan Kegiatan mistis, usaha, kemudian Kita salat sholat Sesibuk apapun transaksi yang kita lakukan Begitu banyak transaksi yang kita lakukan Tapi ketika kita mendengar azan Kita berhenti sejenak untuk Kemudian berkhusus bersama-sama Nah ini yang dimaksud dengan Yang pertama, apalah artinya Kita memiliki kekayaan yang banyak yang pekerjaan yang luar biasa kita sibuk misalnya tapi sampai tidak sempat sholat misalnya. ya sampai kita tidak sempat berzakat berimam itu tidak ada nikmat nikmatnya yaitu yang dikatakan Alquran dikatakan amilatun nasibah ya, ya hal takah terus ya amilatun nasib amilatun nasib orang yang bekerja luar biasa capeknya tetapi tidak menghasilkan ketenangan karena dia tidak perhatikan etika. ya norma dan aturan yang telah digariskan di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sallallahu di dalam Al-Qur'an misalnya sebagai contoh pada surat An-Nahl ayat 97 man'amil salihan min dzakarin wa unsa huwa mu'min barang siapa yang bekerja maksimal melakukan kebaikan-kebaikan termasuk kegiatan ekonomi dalam keadaan beriman kepada Allah ya sungguh-sungguh dia melaksanakan ketentuan Allah maka ujungnya adalah falanuhyahu hayatan thayyibah Di dunia ini dia akan mendapatkan hayatanto iba kehidupan yang baik, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang punya arti, ya kehidupan yang bukan sekadar memuaskan hawa nafsu, tapi menenangkan fikiran, membersihkan hati, ya memperbanyak persaudaraan, ya memberikan kebaikan pada orang lain, yang dikatakan hayatanto iba. Ketika kita beriman, ketika kita beramal soleh, ketika kita tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya. Demikian pula misalnya eh di sebarikal apa kalau kita mengabaikan itu, mengabaikan aspek halal, haram, aspek boleh, tidak boleh, apalagi yang makruh misalnya kita abaikan sama sekali, maka ujungnya adalah maisyatun dzanka. Apa yang dimaksud dengan maisyatun dzanka? Maisyatun dzanka itu kehidupan yang semrawut. Ya, kehidupan yang tidak punya makna. Kelihatan serba ada, padahal ujungnya serba tidak ada. Ini yang dikatakan kehidupan yang sangat sempit. banyak masalah yang tidak bisa terselesaikan. kenapa banyak masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik? Karena tadi, "wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan wa nahsyuruhu yawmal qiyamah." Barang siapa yang tidak aktivitasnya sengaja sadar, dia berpaling dari ketentuan, tidak mau, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kepada ajaran tauhid, keimanan kepada Allah. ya, menurut pikirannya saja, hawa nafsunya saja, maka Maka akan mendapatkan kehidupan yang serba semraut, yang tidak ada maknanya. Karena itu sesulit apapun, kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan ekonomi, bisnis, mesti diikat oleh nilai-nilai. Kalau kita ingin mendapatkan hayatan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ya, walaupun kita menyadari bahwa, Kita mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan. ketika kita menerapkan sistem ekonomi yang baik pada satu sistem ekonomi yang dominan yang tidak baik. Tapi ujungnya kita akan merasakan kebahagiaan, kesejahteraan yang sesungguhnya, meskipun banyak tantangan, ya. Misalnya kita untuk melakukan satu sifat saja jujur misalnya atau amanah, itu kan sangat berat, ya. Padahal kita tahu bahwa jujur itu akan menghasilkan kekayaan. Orang yang yang jujur pasti kaya, ya. Orang yang jujur itu pasti kaya. jadi jangan, jangan kita salahkan ini arti kejujuran ya orang islam itu yang penting jujur walaupun miskin itu saya kira benar kalau jujur pasti kaya ya karena memang nabi mengatakan al-amanah tajribur ya amanah itu adalah akan menarik riski akan menarik kekayaan para sahabat tabi itu orang kaya bahkan 9 dari 10 para sahabat tabi yang dijanjikan akan masuk ke dalam sorga secara langsung mereka orang-orang kaya mereka pengusaha-pengusaha, pemisih-pemisih yang ulung. Ya peternak peternak kan yang yang unggul, ya misalnya sebagai contoh Ustman bin Affan, beliau adalah seorang peternak yang unggul, pengusaha, bisnis yang unggul, yang luar biasa. Tetapi karena memang motivasi berusahanya lain, ya maka apa ya keberhasilan dalam bisnisnya itu tidak tidak tidak sekedar untuk aksesoris pribadinya yang mewah, rumahnya yang mewah, kendaraannya yang mewah. tapi nampak kepada bagaimana dia memberikan bagian untuk orang lain kesejahteraan bersama kepentingan perjuangan ini yang dikatakan orang kaya semuanya ya bayangkan tuh sekali berinfak Utsman bin Affan itu 100 ekor unta dan sekali berinfak ya ini uh, bukan hanya ekornya 100 ekor unta jadi luar biasa kekayaannya itu ya kekayaannya luar biasa dan tetapi sekali lagi nampak pada infak tidak pada aksesoris pribadinya Nah, demikian kan tuh Abdul Rahman bin Dawon penguasa pasar yang yang pasar Madinah dikuasai dalam waktu 3 bulan. Ya oleh keunggulannya dia di dalam berdagang, itu ternyata juga 2/3 keuntungannya diberikan untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini yang dikatakan apa kenapa ketundukan kepatuhan kepada ajaran itu menjadi sesuatu peniscayaan. Yang kedua adalah kebahagiaan yang semuanya bisa kita capai manakala Kegiatan ekonomi ini berjalan, terutama sektor real, industri dan perdagangan, ya, karena industri dan perdagangan itu itu adalah uh, apa ya, sektor ekonomi yang paling banyak me me mempergunakan angkatan kerja, angkatan kerja, ya, para pegawai, ya, dari sektor industri dan perdagangan. Dan itu ternyata diungkapkan di dalam Alquran, Lila Fikrasi, Lila Fikrasi Li itu kan gerakan ekonomi industri dan perdagangan, ya, mereka selalu berdagang, bahkan ketika itu melakukan perdagangan internasional. internasional trading ke Palestina, ke Syria dan lain sebagainya. Ya, dan Rasulullah pun pada usia 12 tahun kita tahu beliau adalah sebagai seorang pedagang internasional. Yang menarik adalah kalau kita baca sebuah buku ya tentang kehebatan Rasulullah dalam berdagang, Muhammad as a trader ada sebuah buku yang bagus sekali, Muhammad sebagai pedagang itu ternyata cocok dengan teori manajemen sekarang, ya. Bahwa di dalam melakukan kegiatan usaha ternyata uang itu bukan nomor satu ya yang penting adalah integritas pribadi yang kuat mental yang kuat kemudian networking yang kuat ya Rasulullah tidak punya modal ketiga itu tapi punya alamin kepercayaan integritas pribadi amanah jujur ya kemudian juga dia melakukan networking jaringan satu tempat ke tempat yang lain mencari peluang begitu ya nah kemudian ternyata didapatkan di mana apanya Uh, uangnya ya, untuk modalnya ternyata uangnya didapatkan dengan sistem usaha dengan sistem mudorobah ya, dengan sistem kerjasama usaha ya, dari para orang-orang kaya, beliau mendapatkan apanya modalnya, uangnya, ya, dan dari beliau keahliannya, ya, sekarang disebut dengan sistem mudorobah, ya mudorobah itu adalah sistem dua pihak, satu melakukan kegiatan usahanya, satu pemberi modalnya, pemberi modal dikatakan sahibul mah yang melaksanakan kegiatan dikatakan sebagai mudhorib. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Dan Allah sangat mencintai ya kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini. Ya, bahwa dalam sebuah ayat dikatakan innallaha salisun ya salasa. Allah adalah uh, salatu syarikatin ya dari, dari orang yang dua ber, apa uh, Allah innallaha salisun ini. Allah adalah ketiga dari dua orang yang bersyarakat malamnya akun ahaduhum ma sahibahul salama tidak ada pengkhianatan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kegiatan usaha ini kan menjadi sangat penting harus jalan. Ya, sektor ini harus jalan. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Saya sering memberikan contoh ya, karena ini jarang sekali munculkan. Arab Saudi itu terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, itu kegiatan ekonomi usaha yang paling stabil tuh ya di Saudi Arabia. Ya sektor realnya jalan, ekonomi rakyat itu jalan, industri jalan, ekonomi rakyat jalan. Ya sehingga zakatnya hanya seribu triliun setiap tahun. Karena di sana kan opsi ya antara zakat dengan pajak. Ya perusahaan itu wajib berzakat, perusahaannya tuh ya perusahaannya bukan individu-individu sudah jelas ya, tapi perusahaannya wajib berzakat. Ya dan tidak ada tidak walaupun tidak ada sanksi yang sifatnya pidana, sanksi badan ya. Tapi sanksi-sanksi administratif -sanksi yang luar biasa. Saya pernah melihat di Riyadhnya, kenapa uh, uh, apa, zakat tuh dari perusahaan begitu begitu luas? Ternyata ada 480 perusahaan di sana itu yang yang, yang multinasional dan lain kuat, hebatnya. Itu perusahaan tuh pada setiap uh, tahun itu tanggal sekian ya harus sudah menyetorkan apa ya uh, berzakat perusahaannya dengan catatannya. Ya, apabila tidak melain menyetorkannya, maka kemudian tanpa ditegor, tanpa apa, ya, tanpa dihukum, itu perusahaan itu akan otomatis, otomatikely akan terdelete ya dari daftar perusahaan legal. Ya, jadi kalau misalnya tidak satu kali saja tidak berzakat, itu akan ke perusahaan itu dalam daftar perusahaan yang legal. Bayangkan tuh kalau dikatakan ilegal kan para pengusaha, ya pasti akan membayar. Ya, jadi perusahaan jadi, jadi jadi bukan bukan sekedar Dekat profesi perusahaan pun di sana sudah berjaga sudah berjaga luar biasa. Ya, jadi akhirnya apa? Ekonominya sangat-sangat stabil. Sektor itu jalan. Ya, sektor kecil-kecil pun juga itu jalan. Dan ternyata stabil. Ya, eh, saya tahun 74 ya pergi ke Mekah itu. Sebab ketika jadi mahasiswa dapat tugas itu kalau setiap selesai tohaf itu minum Halim, Halim itu apa? Susu, eh, teh susu, ya satu gelas ketika itu harganya harganya satu real. Ternyata, ya sekarang pun di tahun sekarang 2016 yang namanya teh susu itu harganya tetap satu real, berapa 40 tahun. Teori ekonomi enggak jalan, banyak permintaan naik harga kan? Itu terlihat tadi, diman naik maka kemudian harga akan diman banyak harga akan tapi ternyata tidak. Ya, jadi karena itu. Kenapa? Tapi kenapa ini ya tidak tidak tidak seri dijadikan rujukan selalu Barat yang dijadikan rujukan. Saya bukan anti Barat, tetapi Barat itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Bahkan negara-negara sekarang sudah mulai pada bangkrut. Kan Yunani misalnya kan Yunani sekarang sudah bangkrut negara itu. Nah, tapi negara-negara yang apa yang berlandaskan apa pada ketentuan Allah ternyata kemudian di mana pada waktu kegiatan eh apa? Datang waktu sholat, mereka sholat semuanya berhenti dari kegiatan bisnisnya ternyata menghasilkan luar biasa kan, ke, ke, kestabilan ekonominya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dengan distribusi yang benar. Ya distribusi. Jadi masyarakat itu akan bahagia ketika kebutuhan pokoknya terpenuhi. Ya. yang kita sering sebut kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan dengan sistem distribusi yang adil, distribusi itu penting. Kita kan biasanya hanya diutamakan adalah apanya, P -p -p -p peningkatannya ya, peningkatan bukan e, mengabaikan distribusi. Padahal peningkatan dengan distribusi itu, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi artinya peningkatan kalau hanya menimbulkan kesenjangan. Makanya dalam Islam dua hal yang tidak bisa dipisahkan peningkatan bisnis dengan distribusi yang adil nah salah satunya diperintahkan lewat zakat misal lewat infak lewat zakat lewat infak sebenarnya dalam kerangka mengapakan memudahkan adanya distribusi supaya harta itu tidak boleh hanya dimiliki oleh seorang atau dua orang atau sekelompok orang dan yang keempat adalah kesejahteraan ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat oleh kita semuanya Yaitu ketika ada rasa apa, masyarakat itu merasakan keamanan, rasa ketenangan, kedamaian. Karena biasanya dengan ketenangan akan produktivitas akan jalan. Ya. Di sebuah perusahaan yang apa, pegawainya tenang, ya, tidak banyak masalah, di situ dia akan produktif. Maka di dalam Alquran itu dikatakan wa amanakum min khaw. ya Allah yang memberikan keamanan. Ketenangan kepada mereka dari rasa khawatir dan rasa takut Inilah beberapa indikator kesejahteraan di dalam Al-Quran Yaitu empat ya Pertama saya ulangi adalah Ketundukan kepatuhan kepada norma agama Yang kedua adalah Sektor realnya jalan, sektor ekonominya jalan Yang ketiga Terpenuhi kebutuhan masyarakat Dengan distribusi-distribusi yang adil Dan yang keempat apabila Masyarakat merasakan ketenangan ya, jauh dari konflik-konflik internal dan lain sebagainya, keamanan dan ketenangan baik ketenangan pribadinya, keluarganya maupun anaknya di masa depan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan kita semuanya secara perlahan secara pasti kita mencoba memadukan kegiatan bisnis yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan disertai dengan ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya barangkali tidak ada tanya jawab dulu ya. Saya mau terus apa? Saya mau ini.